si cantik darah cerita Desi Tata, Tata bersama Dwi Panga hmm. kembali lagi kali ini Mas Guaran Dwi Panga Roo Love